Selamat sore semuanya Polisi Di kanan kiri Katu baca kaca matahira bergaya Si abirikal, si abirikal. Hukuda daktatik gutudo biasa oke okay.